Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kehidupan kita ini punya keterbatasan Hai salah satunya dari sisi waktu waktu kita dalam hidup ini sangat terbatas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperkirakan bahwa beliau dan umatnya itu kisaran 60-70 tahun Hai Oleh karenanya, Kita jangan suka menunda-nunda Apa yang harus kita lakukan Lakukan segala sesuatu dengan segera Apa yang harus disegerakan Ada tiga yang ingin kita bahas pada kesempatan yang singkat ini Yang harus kita segerakan itu banyak Tapi kita bahas saja tiga pada kesempatan ini Ada waktu sedikit nanti kita sisakan untuk tanya-jawab Kalau tanya-jawab ada yang nanya? Jangan sudah dikasih waktu, nggak ada yang nanya nah. Yang pertama yang harus kita segerakan itu adalah Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memang kenapa harus bertaubat? Karena banyak dosa yang kita lakukan Apa itu taubat? At-taubah ar ilallah. Taubat itu rujuk kepada Allah. Biasanya kalau istilah rujuk, ini urusan apa Pak? Biasanya urusan perceraian. Memang suami istri, kalau sudah bercerai, si istri memasuki masa iddah, masih ada kesempatan untuk rujuk. selama masa idah itu tidak pakai akad nikah kembali saja, rujuk saja tapi perlu ada pernyataan karena dia sudah mengantongi satu kredit poin yang namanya talak satu 3 bulan 10 hari masanya dia boleh balik lagi kalau ternyata istrinya hamil Itu masa idahnya sampai Melahirkan Nah Suami istri itu tadinya dekat Serumah Sekamar Seranjang Sebantal Bantalnya panjang Sehati Kenapa bercerai? sudah enggak sehati makanya enggak mau sebantal enggak mau seranjang tidak mau sekamar tidak mau serumah nah, begitu nah udah bercerai boleh rujuk Allah dengan kita sebenarnya dekat Allah yang bilang dulu ada sahabat nanya ya Rasul Allah itu jauh apa dekat Kalau Allah jauh, saya kalau berdoa mau teriak-teriak biar supaya Allah dengar. Tapi kalau Allah itu dekat, saya kalau berdoa cukup dengan suara pelan, suara datar. Lalu Allah turunkan ayat 186 surat Al-Baqarah. Wa idza saalaka ibadi anni fa ini Apabila orang bertanya padamu, ya Muhammad tentang aku, jawab aku dekat. Uji budak watadda'i izada'ani, aku akan kabulkan doa bila seseorang berdoa. Nah, sekarang dosa itu membuat orang jadi jauh dengan Allah. Mirip-mirip kalau kita punya salah sama orang lain. Tadinya akrab, tadinya dekat, tapi kita tidak mau mendekat karena kita punya kesalahan sama dia. Kalau sudah saling memaafkan, dekat lagi. Nah, Di sinilah pentingnya taubat. Jangan ditunda itu taubat. Kenapa? Nanti keburu mati. Oh, saya masih lama kayaknya mati. Mati itu anggapan kita masih lama. Tapi kadang-kadang dia bisa lebih cepat dari yang kita perkirakan. Tempo hari ada tanah longsor di kawasan bandara. Ada seorang yang meninggal, karyawan Garuda GMF. Diberitakan Diani Putri yang meninggal itu umurnya 25 tahun. Dia ngira enggak kalau umurnya sampai 25 tahun? Enggak. Jadi jangan ditunda taubat itu. Lakukan segera sehingga di surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman. Wasari'u ila Maghfiratim mirrabbikum Bersegeralah kamu Kepada ampunan dari Tuhanmu Segera Lalu Kalau orang muda Bertaubat itu Istimewa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Semua orang Yang bertaubat Allah Cintai Tapi kalau yang muda yang bertaubat, Allah lebih cintai lagi. Sehingga dalam satu hadis riwayat ad-Dailami, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min Shayin ahabbu ilallah min as ta'ib. Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah selain dari pemuda yang bertaubat. Kalau tua taubat. Bagaimana? Itu mah enggak istimewa Kenapa enggak istimewa? Emang udah kudunya begitu Tapi kalau yang muda yang taubat itu yang istimewa Kalau pakai rumus wartawan Orang tua taubat itu bukan berita Yang punya nilai berita Itu yang muda Yang bertaubat Kira-kira begitu Ini wartawan kan Rumus wartawan biasanya begitu ya Baik itu satu Yang kedua Yang harus kita segerakan Adalah Bayar utang bayar utang, jangan suka ditunda-tunda. Ngomong-ngomong, pada punya utang apa nggak ini? Ah, nah, kelihatan dari mukanya, muka-mukanya kelihatan. Ya masa muka nggak kelihatan kan gitu. Jadi utang harus segera dibayar, apalagi kalau kita sudah janji. Tanggal berapa Mau bayar utang Jangan sampai lewat Tanggal itu Kadang-kadang orang Kalau utangnya sama bank Wah dia Bayarnya tepat Bahkan sehari dua hari sebelumnya Dia udah bayar Kenapa? Kalau terlambat nanti Kena penalti Katanya begitu Kayak main bola aja Penalti Tapi kalau punya utang sama temen, janji tanggal 5, udah tanggal 7, nggak ada kabar cerita. Utang sama saudara, udah tanggal 10, nggak ada kabar cerita. Tidak begitu. Jadi utang kepada siapapun harus segera kita bayar. Kalau keburu mati bagaimana? Ini yang repot. Dulu Rasulullah berada di masjid. Kemudian dibawa masuk jenazah. Nah, kalau bahasa kita kurung batang. Kurung batang dibawa masuk tentu saja isinya jenazah. Mau disolatkan. Rasulullah sudah siap mau jadi imam dalam salat jenazah itu. Tapi sebelum sholat jenazah, Rasulullah nanya dulu kepada sahabat-sahabat yang hadir. Apa pertanyaannya? Hal taroka syai'ah. Apakah almarhum ini meninggalkan sesuatu apa tidak? Maksudnya meninggalkan warisan apa enggak? Sahabat jawab, la, tidak. Dia enggak meninggalkan apa-apa. Enggak meninggalkan warisan Terus Rasulullah nanya lagi yang kedua Wa alaihi dainun Apakah almarhum ini Meninggalkan Utang apa tidak Kita mendengar istilah Al wa'du dainun Janji itu utang nah, gitu. Ada bank mu'amalat Itu logonya Tulisan Arab Dainun Karena bank itu tempat utang, bank itu tempat utang. Yang nabung ngutangin kepada bank, yang minjem duit ngutang sama bank. Kira-kira begitu. Nah, apakah dia punya utang? Ada sahabat jawab, ada Ya Rasul, Dinaron, hutangnya ada dua dinar. Maka Rasulullah kemudian mengatakan selu ala sahibikum. kalau begitu sholatkan jenazah sahabat kalian ini. Rasul tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Bukannya yang nggak boleh. Rasul nggak mau. Kenapa Rasul nggak mau? Mungkin penafsiran saya. Rasul itu kan pemimpin. yang namanya pemimpin jadi rujukan orang maka pemimpin itu kalau ngomong, bersikap, bertingkah laku, itu hati-hati kenapa? jadi rujukan orang nah Rasul tidak ingin kalau nanti ada orang punya utang menganggap sepele utang banget dibayar juga nggak apa-apa Yang penting kalau mati disolatin nama Nabi. Kalau Nabi yang nyolatin masa iya doanya tidak diijabah. Nah, jangan sampai ada omongan seperti itu. Karena Rasul tidak mau menyolatkan jenazah padahal Rasul sudah ada di situ, ada hadir di masjid itu sahabat namanya Abu Qatadah Abu Qatadah, tunjuk tangan, bahasa kita, interupsi, ya Rasul, kalau begitu utangnya saya yang bayar. Huma alayya ya Rasulullah, utangnya saya yang bayar. Maka sekarang almarhum ini enggak punya utang, utangnya sudah beralih. Makanya bagus kalau keluarga meninggal, sebelum disolatkan ada sambutan atas nama keluarga diantara kalimat dalam sambutan itu apabila almarhum punya utang kami tanggung jangan silahkan berurusan sama keluarga itu kalimat bersayap tegaskan saja kami keluarga siap menanggung utangnya jadi sekarang almarhum gak punya utang Maka kata Nabi dalam hadis yang lain Matlul ghani zulmun Menunda bayar utang Itu kezoliman Jadi yang namanya zolim Itu bukan cuma penguasa Siapapun bisa zolim Termasuk kita kalau punya utang Tapi tidak segera kita bayar Janji tanggal 5 Tanggal 7 belum juga Itu namanya zolim Yang terakhir Yang ketiga Yang harus segera kita lakukan Adalah Menjalankan ibadah Peribadatan harus segera kita lakukan Khususnya ibadah-ibadah Yang kita tidak ditolerir Untuk terlambat Tidak ditolerir untuk terlambat Di antaranya Itu ibadah Jumat Ibadah Jumat itu Harus segera kita hadiri Kenapa? Dalam hadis disebutkan Malaikat kalau hari Jumat Berdiri di pintu-pintu masjid Siapa yang masuk dicatat Yang masuk dicatat Yang masuk dicatat sesuai dengan tingkatan pahalanya. Kalau zuhur jam 12, jam 11 sudah datang, dia dicatat dengan pahala seperti orang berkurban dengan unta. Kalau jam 11.15 dia baru datang, dicatat seperti pahala berkurban dengan sapi. Setengah 12 dia baru datang, dicatat seperti berkurban dengan kambing. 11.45 dia baru datang Dicatat seperti orang berkurban Dengan ayam 5 menit lagi khatib mau naik mimbar 3 menit lagi khatib mau naik mimbar Dia baru datang Masih dicatat Dengan pahala Seperti orang berkurban dengan telur Kalau idul adha ada, ada nggak Yang kurbannya kambing Yang kurbannya ayam Yang kurbannya telur ada nggak Enggak ada. Tapi begitulah nilainya. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, malaikat tutup buku. Dia tidak lagi mencatat siapa yang datang sesudah itu. Kenapa? Malaikat juga mau mendengarkan khutbah. Itu isyarat buat kita Betapa pentingnya Mendengarkan khutbah Jangan sampai kita Ketinggalan mendengarkan khutbah Nah ngomong-ngomong Di masjid kita ini Ada nggak Khutbah sudah 5 menit baru datang Khutbah sudah 10 menit Baru datang ada nggak? Nah itu harus kita perhatikan Baik Saya sisakan waktu sedikit 5 menit Yang mau menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silakan. Wassalamualaikum. Ya, orang yang memberi utang, yang ngutangin, dia mendapatkan nilai sedekah. separohnya jadi kalau kita ngutangin sejuta kepada seorang teman kepada family misalnya ngutangin sejuta kita sama seperti bersedekah senilai 500.000 ribu itu pentingnya membantu orang minjemin uang misalnya itu namanya sedekah makanya Kalau pinjam meminjam itu babnya tolong menolong, jangan cari untung dari pinjam meminjam. Lu mau ngapain kemari? Mau minjem duit berapa? Sejuta. Kalau lu mau kembaliin sejuta tiga ratus sih gua kasih. Ada nggak yang begitu? <tuh> nah, karena dia lagi perlu uang sejuta. Akhirnya mau juga dia Iya deh nggak apa-apa Sejuta tiga ratus nah, nih Hitung Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Duitnya merah Duitnya merah tujuh Loh, Kok tujuh kan minjem sejuta Kan lu harus minjem Sejuta Bayarnya sejuta tiga ratus Jadi yang tiga ratus gue udah ambil Jadi lu utangnya sejuta, ada yang begitu. Nah, itu namanya rentenir. Rentenir itu gayanya begitu. Nah kalau minjemin orang minjem sejuta kasih sejuta. Suatu ketika dia bayar sesuai dengan janji, dia bayar sejuta, Pak saya kan minjem sejuta. Nih saya balikin sejuta Ah Alhamdulillah kalau begitu Karena Bapak udah nolong saya Udah membantu saya Sebagai tanda terima kasih Ini saya kasih hadiah 300 ribu Boleh saja namanya dia ngasih hadiah kan Sebagai hadiah Boleh Udah cukup Segitu aja sudah Enggak usah berkomentar apa-apa lagi. Cukup terima kasih. Namanya dikasih hadiah. Eh bersamaan dengan itu ada orang mau minjem duit juga sama saya. Lu kesini mau ngapain? Mau minjem duit pak. Nah lu kalau minjem duit nih kayak dia nih. Orangnya tahu terima kasih. Nah itu enggak boleh tuh ngomong begitu. Reten, rentenir terselubung namanya. Jangankan sama dia, sama ini juga nggak boleh Saya seneng Kamu tuh kalau Minjem duit orangnya tahu terima kasih Nanti kalau minjem-minjem lagi Kayak begini, bagus <guruh> Nah itu juga nggak boleh begitu. Jadi utang Sekecil apapun jangan dianggap sepele Meskipun yang ngutangin Tidak nagih Bahkan bisa jadi dia udah lupa Minjemin duit kita tetap bayar. Itu namanya komitmen. Nah, begitu. Ayo, silakan. Ali Ya. makanya yang bagus bank itu mengubah caranya yang sesuai jadi misalnya begini bapak mau minum duit iya, berapa? 15 juta misalnya, buat apa duit 15 juta? buat beli motor oh sudah Enggak usah minjem buat beli motor. Bapak beli motornya sama saya, sama bank. Nanti saya beliin motornya. Bapak ambil motornya di sini. Motor apa maunya? Nanti Bapak bayar cicil. Ya kalau bayar cicil eh, ya wajar dong. Kalau saya beli motor 15 juta, kemudian saya jual 20 juta misalnya sama dia. Saya ngambil untung. Itu namanya dagang. Bedanya apa sih kalau begitu? Bedanya kalau uang itu bukannya barang. Uang itu cuma buat alat tukar. Kalau barang, boleh ngambil untung. mestinya begitu. Cuma bank kan nggak begitu. Nggak mau repot. Jadi... Lebih aman caranya begitu. Nah, bank syariah caranya begitu. Meskipun bank syariah juga nggak nggak punya showroom motor nggak. Ya. ya, makanya kalau sifatnya minjem buat keperluan-keperluan mendesak yang sifatnya sehari-hari bukan untuk e, membeli sesuatu ya sifatnya minjemin aja bukan ngambil untung biaya operasional dari mana tuh bang? kalau begitu <laughs> jadi kalau di dalam syariat Islam yang namanya pinjam-meminjam itu babnya tolong-menolong bukan Babnya mencari keuntungan Kalau mau cari keuntungan Itu Bentuknya investasi Itu kan usaha Maka Minjem uang itu Bisa pakai dana sosial Dana sosial yang dipinjamkan nah, Begitu Pak Ya nanti kita bahas Pada kesempatan lain Itu urusan Muamalah Fikih Muamalah zaman sekarang makin berkembang sehingga harus dibahas sesuai dengan ketentuan. Baik waktu kita sudah cukup yang disediakan nanti kita sambung pada kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.